パパギタトすパパギタトリパパギタトリパパパマママママママママママ p マママママママママママママママママママおマママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママ Emangnya yang kalau ada buat sekolah subsidi itu benar-benar kerasa marahnya kecil Saya pengen lihat Apa sih yang dari pemerintah rakyat kecil happy y u ke dokter, you udah mau mati pun gak g diladenkan ya, Belum lagi sekolah Cuman semuanya just b l a s t i n g b l a s t i n g gitu loh Jadi pemerintah pikir-pikirlah Mungkin untuk 2000 cc ke atas it's okay Karena itu memang dia harusnya pakai premium Mobilnya juga akan rusak Tapi kalau mobil barang, mobil niaga, you naikkan Barang pasti akan naik マスクが食べたら、やばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいや 私 in <Okay. S 1> はですね、私はですね、私はですね、私はですね、私はですね、私はですね、私はですね、私はですね、私はですね、私はですね、私はですね、私はですね、私はですね、私はですね、私はですね、私はですね、私はですね、私はですね、私はですね、私はですい私はですね、私はですね、私はですね、はですね、はですね、はですね、はではではではではではではではではではではではではではではではではではではではではではではではではではではでははははははははははは 私たちは今、私たちのバイクや、コ un ーラ、ah uh,、グラティス、グリーン、オランジャン、お酒を飲みます。私たちは、私たちのバイクを飲みます。私たちは、私たちのバイクを飲みます。 私は、いのブルーのブルーのブルーのブルーのブ y ーのブル Jangan sampai nanti keluar peraturan baru Nanti、uh, Dijadikan objek buat pemerintah Atau buat、uh, pejabat pemerintah Untuk m e m e r a s rakyat i Terima u t kasih Terima kasih Pak Seri saat pagi s a m a t pagi s i l a k a n Ya kalau pagi saya sih Apa di negara-negara lain Bahkan negara-negara berkembang bensinnya itu memang mahal ya Bisa sampai 2 dolar atau 2,5 Seperti di Vietnam satu liter 1,11,5 パイソン Cari jalan yang termudah tidak pernah kreatif dulu waktu harga grup di NIMEX a 37-40 dolar harga kita udah tetap juga 4.500 sekarang dia bilang mau dinaikin a p a y a n g mau dinaikin dinaikin nyungsut ini pemerintah pasti jatuh SBY karena rakyat saat ini bu ya dulu jangan nyata harta dengan gaji 2 juta 3 juta udah bisa hidup satu rumah tangga dan bisa ngontrak sekarang Dengan gaji lima juta, mau makan apa Beras untuk standar UATK e aja sekarang delapan ribu per kilo Jadi mikir-mikirlah pemerintah ini Jangan a s a l a s a l a n BBM d i n a i k k a n semua inflasi akan melejik Dan akan terjadi, dia mau besar-besaran Terima kasih Ya, bagaimana kementaraan Pak Budi, selamat pagi? i Ya, selamat pagi ya、uh, Jadi pemerintah itu seharusnya Sudi banding lah Negara kangguru aja yang terdekat disana gaji per jam itu 15 dolar sampai 20 dolar per jam nah bensin disana sekitar 1 sampai 1,50 dolar、uh, ya nah disana itu bisa ikutin harga internasional karena gajinya juga udah tinggi nah mayoritas bangsa kita ini yang punya motor yang apa memang bisa mereka ikutin tapi mereka t a r a f hidupnya akan semakin turun negara kita akan balik ke z a m a n b a t u yang benar yang bapak tadi bilang itu Perbaikin dulu dong、e, Daya belinya perbaikin dulu Keadaan ekonomi baru bisa naik Semua jangan tiru-tiru luar negeri yang jelek Tapi d i b u a t j a d i k a n studi banding Apakah layak gitu Terus ikon yang suka menyesatkan kayak Kalau n gak g ada subsidi kita ini bisa sekolah Itu tolong dah dicabut Kita malu dengarnya tuh Itu malah buang biaya lagi Makasih Oke、okay. Selamat pagi Ya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 パパンバンがないので、イハガとジュレフォー、パサンバン、ジャリコモノセー、ウディシディア、ジャリ、サキ、パピカム、ウトキバワ、ジュガ、ジャリジャン、サペア、キャリアン、コチュメント、スミリカー、パランディ、カジョー、パッキュ、ジャリアン、ジャリアン、ジャリアン、ジャリアン、ジャリアン、ジャリアン、ジャリアン、ジャリアン、ジャリアン、ジャリアン、ジャリアン、ジャリアン、ジャリアン、ジアン、ジアリアン、ジアリアン、ジアリア、ジアリア、ジアリア、ジアリア、ジア、ジア、ジアリア、ジ Itu kesanannya bisa n gak? g Kalau peraturannya sih bagus benar-benar bagus. Tapi k e r a k s a n a n n y a bisa apa enggak? Oke,、oh, t e r i m a k a s i h ya Baik, terima kasih Pak Valentino Pak Pohan, selamat pagi Ya, selamat pagi Buatlah sesuatu yang jelas Jangan sekedar membuang isu, kemudian gagal Saya pikir masyarakat juga tahu Kalau memang subsidi itu berat Naikkan harga minyak Yang kasional、J、Jangan ragu-ragu terus, terima kasih Baik, terima kasih Pak Pohan Bapak Bapak, Bapak pun selamat pagi Iya pagi Iya Komen, komentarnya Pak Iya、nah, kalau komentar saya itu saya rasa、uh, k a n mobil itu seperti tadi b a d a d a m p a t anak mengenai tahunnya ya Jadi kalau untuk mobil-mobil yang l a m a t Disi dengan p e r t a m a atau teknologi dia p a k a l lebih h a r e t n e m u n tujuan pemerintah sangat bagus sekali m b a k untuk pemerataan ya Seperti dari sana dengan Pak Siapa tadi untuk menghindari telah-telah Dari apa Telah-telah hal yang tidak d i n g g a l Seperti kasus korupsi dan sebagainya k a r i n a k a m u susu-susu aja Pak Artinya orang punya mobil u d a h siap ya Punya kendaraan Siap untuk biaya dan lain sebagainya Mungkin itu aja Pak Baik Terima kasih Pak Pur Ya komentarnya Pak、uh, Sebenarnya gini Pak Kalau BBM sebenarnya subsidinya mau dihapus pun gak masalah Cuma masalahnya dana yang selama ini dipakai untuk subsidi itu Harusnya digunakan pemerintah untuk p u b l i k a s profession yang lebih bagus Akhirnya penggunaan BBM juga k akan n a turun dengan sendirinya gitu Sekarang kalau uang subsidinya sendiri hilang terus t a h kemana duitnya Terus buat apa juga gitu y a Benda yang dikasih tetap rakyat Yang jelas-jelas sudah rakyat Begitu kan, i aja sih Terima kasih Pak Teddy, Pak Haris, e l a m a t pagi Saya setuju sama sebelumnya ini Tapi satu lagi ya Kita kan banyak gas Waktu saya ke t h a i l a n d ke b a n g k o k itu Mereka sudah pakai gas semua, kenapa sih Nggak disiapkan gas itu Untuk kita, gas itu Lebih murah dari 4.500 Lebih murah dari Premium, kenapa nggak di dijemput dijalankan itu dulu nggak usah ngomong-ngomong banyak ngomong aja laksanakan dulu、uh, uh, konversi ke gas itu pasti akan banyak orang yang memakai gas dan nggak usah ribut lagi premium itu dengan sendiri n y a hilang terima kasih terima kasih Pak a r i Pak Ruli penelpon terakhir silahkan iya mbak saya setuju sama penelpon sebelumnya itu pakai BBG itu nggak jalan, karena infrastrukturnya nggak ada Coba dipikirin, dapat si d i n i l a i y a n g sekarang untuk membangun infrastruktur Nah itu kan buat r a n y a t kecil juga, m a kasih Mbak Baik, terima kasih Pak Ruli sudah menyampaikan opini Anda Selamat siang Pak Edo Selamat siang, Pak e Ya, komentarnya Pak Kalau menurut saya ya, kita itu、uh, masih melihat fakta gitu ya Nah, kalau misalkan、uh, subsidi banyak itu dari mana kehabisan、uh, minyak itu Karena minyak itu di Indonesia itu borosan Mungkin paling tinggi kedua di dunia gitu ya Nah, kalau melihat、uh, yang memakan minyak banyak itu Untuk industri-industri,、uh, misalkan untuk、uh, diesel, t e n a g a l i s t r i k a sebagainya itu Nah, menurut saya, kalau untuk j a n g k a waktu misalkan mungkin lebih baik naik Naik sedikit-sedikit, d i sedikit, n g a n sedikit-sedikit gitu Uh, kemudian yang kedua itu p e m b e r i n t a n jangka panjang itu yang namanya pembangkit-pembangkit listrik tenaga diesel itu kan itu boros a n samaminya k itu mestinya itu kita pakai nuklir saja gitu yang hemat dan biaya、uh, bahan bakar a t a u、uh, b i a ya listriknya itu bisa 30 persen lebih murah tahu k dan Vietnam juga sudah membangun Amerika s aja itu 20 persen dari dari energi nuklir kita itu boros untuk、uh, PLT atau jasa dan sebagainya karena itu mendingan itu minyak itu nanti untuk rakyat kita tak ya jadi bukan untuk hal-hal yang、uh, istilahnya itu jadi kontra kontraktansi dan sebagainya jadi saya harapkan sinergi itu segera di,、uh, di realisasikan sehingga menghemat listrik yang、uh, menghemat bbm yang b e r jutaan paral itu demikian terima kasih baik terima kasih pak Sahel selamat siang 私はすみません。私はすみません。私は e みませ i お金をお借りしてくだ u い。お金をお借りしてください。お金をお借りしてください。お金をお借りい。お金をお借りしてください。お金をお借お金をお借りい。お金をお借りしてください。お金をお借りしてください。お金をお借りしてい。お金をお借りしてくい。お金ださい。お金をさい。お金をお借りしてください。お金をお借りしてください。お金をお借りしてりししててください。お金をお借りしてくださお金をお借り はい、どうも。 Pakai mobil sendiri-sendiri dan motor sendiri nah, Kemudian Kenapa tidak lebih baik Dinaikkan saja Itu hasilnya Bisa tidakkan ke pertanian Yang sekarang ini Anggur adul ya. Nah, kalau, kalau dibuat Untuk mobil pribadi saja Itu juga saya kira Lebih bagus bagi korupsi Karena apa Kita bisa jual Dari yang harganya mahal Kita ya, sorry harganya murah kita jual harganya mahal, kan k o r u s i n y a makin kuat t u benar n g a k Terima kasih. Baik terima kasih. Pak w i d i selamat siang. Ya selamat siang. Ya begini ya, l a h subsidi BBM, t e n a n g namanya subsidi itu sebetulnya kita harus menjelaskan secara detail karena pada saat sekarang ini pemerintah juga b a n g g a パジャマにしてもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらっ